Pak Chris, tadi kita sudah melihat juga Saudara-saudara uh, kita di luar juga Ini lucu nih pak Mereka lebih banyak uh, Mengenal Kata takdir Tapi mereka sendiri uh, banyak menyimpulkan Bahwa takdir tersebut lebih identik Ke arah Hal-hal uh, yang negatif Bukan hal-hal yang positif Nah seperti kayak celakaan Dibilang itu takdir Tapi kalau misalnya jodoh itu bukan takdir sebilang Tadi juga bilang takdir perbuatan manusia Bukan perbuatan Allah Nah itu lalu ada hubungan dengan makna kodar sendiri dan kadar Pak disini Baik bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya pembahasan tentang takdir ini Tidak dikenal pada masa Nabi Sahabat-sahabat jelas artinya itu Tidak dikenal pada masa Sedina Abu Bakar Baru ada seorang dua orang muncul Berbicara tentang takdir Sedina Umar larang Udah gak usah bicara takdir Dia baru muncul Setelah Meninggalnya Sedina Ali Jadi cukup lama Datanglah bahasan apa itu takdir Oke eh uh, Kita lihat dulu takdir dari segi bahasa. Takdir itu artinya ukuran. Ukuran. Uh, Allah berfirman segala sesuatu ada ukurannya. Kami menurunkan hujan dengan ukurannya. Tidak terlalu banyak sehingga tiap hujan banjir. Ada ukurannya. Wakulla shay'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami ciptakan, sudah ada ukurannya. Saya beri contoh sederhana. Manusia bisa terbang. Tidak. Ada ukurannya. Dia enggak bisa terbang. Bisa jalan? Iya. Bisa jalan. Semua ada ukurannya Yang memberi takdir Beri ukuran Lalu memberi petunjuk Untuk melakukan Apa yang sesuai dengan takdir Ukuran Nabi sallallahu alaihi wasallam Sahabat-sahabat beliau Percaya itu Semua ada ukurannya Tetapi itu tidak menjadikan beliau tidak bekerja. Bekerja, berjuang. Luka, mati, berkorban. Dan dalam saat yang sama berdoa. Tidak pernah ada di antara mereka berkata, saya tunggu aja takdir saya. Karena pemahaman takdir semacam itu yang keliru. Ini-ini uh, susahnya biasa Kalau agama itu dicampur dengan tujuan politik Menafsirkan agama dengan tujuan politik Ini yang terjadi setelah meninggalnya Sedina Ali Sedina Ali Terbunuh Naik penguasa baru Sebagian masyarakat tidak setuju dengan penguasa baru ini Dinasti Umayyah. Mereka lantas berkata begini, sebenarnya kami melakukan ini semua takdirnya Tuhan. Kata Syekh Abdul Halim Mahmud guru besar di Al-Azhar, Syekh Al-Azhar. Mereka itu menjadikan takdir sebagai alasan dari penaniayaan mereka. Karena waktu itu Dia berkata, semua sudah ditentukan Tuhan. Ini maunya Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan mau. Ada sekelompok orang yang keberatan ini. Masa semua kehendak Tuhan? Tidak ada takdir. Emosi. Dia bilang, tidak ada takdir. Manusia menentukan nasibnya sendiri. Ini juga salah. Buktinya apa salah? Siapa yang tidak mau kaya? Iya, betul. Eri. Siapa yang enggak mau cantik? Semua kita mau. Tapi bisa enggak? Tidak semua dapat. Kalau begitu ada keterlibatan Tuhan. Ada ukuran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang mau lihat bagaimana itu ukuran, bagaimana itu tak Rukun iman yang keenam 6 kan eh, percaya pada takdir. Di situ dia katakan, kalau kita bahas hadis itu, takdirnya yang baik dan yang buruk. Nah, ini dulu kita kita komentari dulu ini. Kok kalau cuma tabrakan dianggap takdir, untung juga itu takdir. Kalau orang hanya berkata bahwa yang negatif takdir, lantas yang positif bukan takdir, itu namanya tidak beradab pada Tuhan. Semua takdir. Nah, kita mau lihat. Ada istilah. Dibahas oleh ulama. Kadha dan qadar. Kita mau fahami dulu ini. apa Kadha itu adalah pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah. Menyangkut segala sesuatu. Sebelum sedang dan sesudah kejadiannya. Pengetahuannya itu berdasar kehendaknya yang ditetapkannya berdasar ukuran tertentu. Saya akan beri contoh. Uh, adakah manusia yang tidak mati? Nah, itu khabat. Allah tahu semua manusia bakal mati. Ya kan? Sudah ada ah, Tapi ada tidak ukuran yang ditetapkan Allah menyangkut ini? Nah, dia lantas tahu. Ini mati tanggal sekian, jam sekian. Ukurannya seperti ini. Kalau dia begini, dia matinya begini. Kalau begini, matinya begitu. Saya ingin tanya sedikit lagi. Bisa tidak ditambah harapan hidup? Bisa. Kalau mau panjang usianya, Usaha. Siapa yang mau diperbanyak rezekinya, diperpanjang umurnya, bersilaturahimlah. Itu kan Nabi bersabda begitu. Yeah. Ada usaha atau tidak? Ada. Ada. Kalau begitu jangan pernah beranggapan ini masyarakat ini lahir, jodoh, mati, takdir Tuhan. Semua di tangan Tuhan karena ada ukuran yang dia tetapkan. Hanya saja ukurannya ini kita bisa pilih-pilih. Itu arti takdir, ya. <tuh> Saya kira itu sementara iya. ya. Lalu uh, perbedaan dari takdir sendiri dengan nasib tuh apa sih Pak perbedaannya? Iya. Kita lihat sekarang tuh. Saya terangkan dulu takdir, kita belum iya. terangkan takdir. Oke. Saya beri contoh. Saya punya mobil Satu mobil balap, satu mobil biasa. Yang mobil balap itu bisa lari kencang kira-kira sampai berapa satu jam tuh 180 km 100 -200 per 200 kilo Saya punya mobil rongsokan bisanya hanya 70 kilo satu jam. Nah, okay. Ini namanya takdirnya yang ditetapkan oleh pabrik menyangkut bola eh, jangkut mobil balap 200. Takdirnya mobil rongsokan ini 70. Oke, ada ukurannya. Oke. Sekarang saya mau keluar rumah. Pakai mobil yang rongsokan. Apa yang menentukan kecepatan mobil saya? Injakan gas yeah. Kalau saya injak gas perlahan Dia hanya berjalan 10 kilo yeah, yes. Baik itu Mobil-mobil rongsok Maupun mobil sport Kalau saya Tekan sekuat mungkin Yang rongsok Tidak bisa lebih dari 70 Karena takdirnya Hanya Sehingga 70 yeah. Kalau ini bisa lebih dari 70 Karena takdirnya 200 iya. kita katakan begitu Jadi sekarang Yang menentukan lajunya itu siapa iya. Saya Tetapi saya tidak bisa lewat Dari itu Oke. Ya kan iya, iya. Saya beri contoh yang kedua Saya punya bola karet Ada takdirnya Takdirnya itu Kalau saya lempar ke tembok Dia melenting Ya Tetapi sejauh mana dia melenting Tergantung Anda iya, iya. Kalau lemparnya Pelan pel Pelentingnya sedikit Itu takdirnya Kenapa takdirnya? Karena takdirnya berkata Kalau kamu lempar perlahan Melentingnya ukurannya 1 meter Kalau kamu lempar jauh Takdirnya ukurannya 10 meter Bisa tidak pilih takdir sekarang? Tidak bisa pilih takdir Tapi tidak bisa keluar dari takdir Eh, Sayyidina Umar Mau keluar kota Dapat berita bahwa Di kota itu ada wabah Dia katakan Saya tidak jadi pergi Ada yang bertanya Hai Umar Apa kamu lari dari takdir Tuhan Dia jawab Iya saya lari dari takdirnya Menuju takdir yang lain Hah, Anda bisa pilih takdir atau tidak? Bisa Bisa Selina Ali bersandar di tembok. Ada yang beritahu tembok itu rapuh. Ya, kata kalau begitu saya pindah ke sana. Kamu lari dari takdir Tuhan? Ya, kalau takdirnya di sini, temboknya jatuh. Kalau takdirnya di sana, saya tidak kena tembok itu. Bisa pilih atau tidak? Bisa, bisa pilih. Nah, itu, itu takdirnya. Semua ada ukurannya. Jangan pernah menduga Anda bisa keluar dari ukuran. Tetapi Anda bisa memilih. Kita sekarang di ruangan ini, mau duduk di sini boleh. Bisa enggak saya duduk di sana? Bisa saja, tolong pindah ya. kemari. Ah. Atau Mohsin mau kemari boleh aja Tidak ada masalah. Kita bisa memilih takdir kita jangan pernah tetapi tidak bisa keluar dari sini. Begitu Anda keluar dari sini kamera tidak kena kita. Iya kan? Itu yang dimaksud ya, dengan tadi. Balik lagi Pak, balik oh, lagi Pak. Oh. Pak. jatuhnya di situ. Eh, eh, eh, sedikit lagi atau sedikit lagi saya tanyakan. Tadi tadi dikatakan nasib. Nasib. Ada ukuran. Siapa yang yang menentukan batas ukuran Allah? Yang memilih ukuran Anda? Certo, saya mau pilih yang ini Apa yang Anda pilih itulah yang namanya nasib oh, okay. Jadi takdir itu belum jelas oh. Tapi begitu Anda pilih Oh nasib saya seperti ini Nasib saya eh, dapat untung sekian Karena Anda usaha Nasib dia itu meninggal dunia Padahal sebenarnya ada takdir yang lain iya, kan iya, iya. Boleh jadi dia bisa pilih okay. Nah makanya itu kan ada <tuh> Aduh, apes nih nasib nih, ya kan? Betul, betul. Apes nih takdir, gak enak didengarnya. Mempilih. <laughs> Sesuai dengan kata. Baik, Ibu-Ibu, mbak Mba, ingin bertanya sama Bapak Guraiz? Silahkan. <tuh> Silahkan, Bu. Oh, uh, Pak Guraiz, saya ingin bertanya yang ada, apa ada firman di surat Al-Hadid yang mengatakan bahwa kira suatu bencana yang menimpa di bumi maupun dirimu sendiri malahkan telah ditakdirkan, telah tertulis dalam kitab Lafid Mahfud. Uh, dan sesungguhnya yang demikian itu tidak Allah maha berkuasa. Apakah ini berarti Allah telah menentukan atau karena Allah maha mengetahui keadaan hambanya? Kalau dia katakan di situ, kecuali telah... Kata kitab kalau dinisbahkan kepada Allah, itu salah satu maknanya adalah pengetahuan Allah. Jadi tidak ada sesuatu pun yang menimpa seseorang Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di permukaan bumi ini Kecuali Allah sudah tahu nah, Hanya sekarang, saya mau beri contoh Pengetahuan Allah itu Atau pengetahuan seseorang itu Tidak ada kaitannya dengan kejadian itu Saya mau beri contoh Ada kulit pisang di lantai Saya tahu Kalau ada orang injak kulit pisang itu dia tergelincir. Apakah pengetahuan saya itu yang menjadikan dia tergelincir? Tidak kan? Allah tahu kalau orang ini begini jadinya begini. Tapi Allah tidak campur dalam hal itu. Saya tahu, saya sebagai dosen saya tahu ini mahasiswa bakal lulus, ini tidak lulus. Apa saya yang menjadikan dia tidak lulus? Saya tahu karena dia malas karena dia tidak belajar oh, ini enggak bisa lulus bukan saya dia yang tidak mau belajar nah, itu yang dimaksud semua Allah ketahui itu dia qada itu yang kita katakan tadi Allah punya pengetahuan menyangkut segala sesuatu jelas ya jadi bisa juga dari uh, itu bisa terjadi akibat human error juga bisa Pak nah, iya takdir itu kita katakan apa human error atau bukan error pokoknya apa usaha Anda Ya, ya, ya. Seperti Usaha. pesawat terbang jatuh ya mungkin itu sudah ya, takdir, itu takdir. Segala sesuatu takdir Pesawat jatuh takdir, tapi pesawat terbang juga takdir ya, ya, ya, ya. Ya. Okay. Baik, siapa S lagi ingin bertanya? Silahkan Ibu uh, Ustadz, saya ingin menanyakan Apakah benar sejak di dalam kandungan Allah sudah menentukan Apakah seseorang itu menjadi ahli surga atau ahli neraka? Bagaimana penjelasan Ustadz? Terima kasih Itu ada satu hadis seperti itu Tetapi kita katakan kita, kita mau lihat sekarang Itu bisa jadi Diartikan Allah memberi dia potensi Dia bisa kembangkan potensinya Itu juga sebabnya nanti Ada di dalam di Al-Quran Al Ada dikatakan Kita ambil contoh umur Kan di situ juga dikatakan ditentukan umurnya Umur itu eh, Ada dua Setiap orang punya dua ajal Ada ajal yang ditentukan, ada ajal yang diketahui Allah. Ajal yang diketahui Allah ini tidak berubah. Ajal yang ditentukan ini bisa berubah. Alhamdulillahi alladhi khalaqassamawati wal-art wa ja'aladzulumati wal-nur thumma alladhina kafaru birabbihim ya'adilun walladhi qaba ajalan wa ajalun musamma indahu Dia yang menetapkan ajal, tapi ada ajal Bisa jadi... Saya beri contoh yang lain. Besok jam 6 subuh... Matahari akan terbit... Cahayanya akan memancar. Betul atau tidak? Betul. Tetapi itu bisa tidak memancar. Kenapa? Kalau ada awan atau hujan. betul nah, Itu kan ada dua hal. nih Nah begitu tadi. Salah satu sebab yang bisa mengubah ini... Upaya manusia atau doa Nah disitu peranannya doa Orang berdoa Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada dikatakan wa wa kita. Allah bisa menghapus Apa yang dia kehendaki Berdasar sistem yang dia tetapkan Atau menetapkan tetapi dia mempunyai pengetahuan Yang tidak berubah Itu tadi Jadi bisa saja dicatat begitu, tapi kalau itu potensi, tapi bisa diubah oleh manusia. Iya, ya diartikan berarti siapa tahu ada potensinya itu Bu ya. Lalu bagaimana dengan Al-Quran dengan hubungan antara Al-Quran dan takdir? Iya, baik. Dalam Al-Quran, kata takdir dalam berbagai bentuknya terulang seringkat. Eh, saya ingin mencoba menyebut beberapa ayat untuk kita lihat bagaimana itu Al-Quran. Misalnya, ada perintah Allah وَقُلِعْمَلُوا فَصَيْرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Bekerjalah. Allah akan menilai kau punya usaha dan Rasul juga akan menilai. Ini berarti manusia bisa kerja atau tidak? Bisa. Kalau dia tidak bisa bekerja, dia tidak disuruh. Ya kan? Ada ayat lagi misalnya وَسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَهُ Berusahalah dan jadikanlah kesabaran Ketabahan dan doa sebagai cara untuk meraih apa yang kamu. Bukan. Sekarang di sini ada kata doa. Ya. Itu mengisyaratkan ada peranan Allah atau tidak? Ada. Okay. Kita lihat lagi. Wama tasha'una illa ayya sya'Allah. Kamu tidak bisa mewujudkan apa yang kamu kehendaki. Kecuali kalau Allah kehendaki. Apa maknanya itu? Nah, ini kita mau masuk di sini. Ada sistem yang ditetapkan Allah. Bisa enggak sembuh tanpa minum obat? Bisa saja. Sistemnya berkata minum obat. Kalau itu di luar itu itu dulu pernah saya terangkan ada sunnatullah, ada inayatullah. Bisa tidak bergerak dari sini tanpa berjalan? Tidak. Bisa enggak masak nasi tanpa eh, ada bahan pembakar? Tidak bisa. Itu sistem yang ditetapkan Allah. Ya kan? Kamu tidak bisa kecuali apa yang dikehendaki Allah. Jadi berarti ikuti sistemnya. Ada orang duduk di rumah menanti rezeki. <laughs> Secara kebiasaan sunnatullah itu tidak mungkin itu jadi sebenarnya ada eh, upaya timbal-balik kita kalau mau sukses berusaha tetapi jangan lupa Allah itu sebabnya ada ayat lagi wala in inni illa Allah jangan berkata saya akan melakukan ini besok kecuali mengaitkan kalau Allah menghendaki Kenapa itu kita lihat sekarang Saya sendiri berkehendak, belum bisa jadi. Masih ada faktor lain. Saya mau keluar ketemu teman jam 10 janji. Tiba-tiba hujan. Tiba-tiba ada demo. Tiba-tiba mobil saya macet. Ada ndak faktor lain? Ada. Sekian banyak faktor. Siapa yang bisa menghimpun semua faktor itu supaya Anda sukses? hanya Allah. Kalau begitu... Jangan hanya mengandalkan diri anda Saya mau begini, saya mau begitu Iya kan? Jadi Karena apa? Ini tadi takdir Anda sudah mau Banyak kempes Tidak jadi Terlambat Jadi ada ada hal-hal Seperti itu Yang kita harus sadari dalam konteks Memahami uraian Al-Quran tentang takdir Baik Uh, siapa lagi yang ingin bertanya, Ibu-Ibu, Mbak-Mbak, silakan Ibu Pak Ustadz tadi telah menerangkan tentang uh, segala sesuatu takdir yang dari Allah Jodoh, rezeki, semuanya dari Allah Sekarang ada misalnya uh, pemuda pemudi muslim yang berjodoh dengan non-muslim Apa itu juga takdir Allah? Karena segala sesuatu kan kehendak Allah ya, Bagus sekali pertanyaan Ibu Apapun yang terjadi, Ibu tertawa sekarang takdir Allah <laughs> itu menangis takdir Allah Itu ter, tidak ada Sesuatu yang terjadi Kecuali takdir Allah Tapi ingat Ibu bisa milih takdir Iya oh. kan Ini kawin dengan ini itu takdir Allah Tetapi bisa enggak dia pilih yang lain bisa. Ya udah dong Iya kan Jadi bukan semata-mata kalimat takdir itu adalah untuk itu ya. Jangan-jangan lantas berkata kalau jelek terus mau bahwa oh, iya takdir saya sudah oh, begini. <laughs> anda kan bisa berusaha. <laughs> kalau Anda sudah berusaha lantas tidak ada jalan lain kecuali itu Anda sudah tidak bertanggung jawab. Iya kan? Itu takdir. Jadi, semua takdir. Semua ada ukurannya. Kenapa dia kawin dengan itu? Eh, karena dia kenal. Kenapa dia kenal? Oh, dia oh, berteman, ini pacaran, ini jadinya begini. <SILENCIO> iya kan? Iya, iya. Kalau sejak semula, Bunda, oh, saya, saya enggak mau kenal sama dia. Kan bisa. Bisa, bisa. atau tidak? Bisa. Jangan salahkan takdir dong. Anda yang terlibat. <SILENCIO> takdir jangan jangan jadi bantalan, Bu. Jangan dijadikan kambing hitam. <SILENCIO> bantalan. Ada orang pacaran <SILENCIO> bilang begini. Aduh kita udah enggak udah enggak cocok nih, udah berarti udah takdir kita enggak bisa bersatu. Padahal niatnya emang enggak serius. <laughs> jadi bantalan. Jadi enggak boleh. Baik. Satu pertanyaan lagi mungkin. Saya akan saya terima. Oke, silakan. Ya, Ustaz, saya mau nanya uh, misalnya nih uh, ada seseorang di, dari kecil sampai hingga mau ujung umurnya gitu dia berbuat baik terus, tapi di akhir hayatnya itu dia suul khotimah dan sebaliknya juga. Dia misalnya dari kecil itu berbuat jahat Di ujung umurnya dia husnul khotimah Apakah nanti Allah itu kira-kira memaafkan gak dari pihak keduanya ini Sementara Allah itu mengampuni semua orang mukmin kecuali orang musyrik Terima kasih Jawabannya saya tidak tahu <conventionalcere softened> Itu pengampunan itu hak Allah kita pun minta ampun ya Allah memang Allah janji akan mengampuni tapi tidak tahu tulus enggak ini minta ampunnya iya betul ada dosa yang diampuni Allah tanpa anda minta ampun wa ya'fu'an kathir ada dosa yang Allah katakan saya tidak mungkin ampuni kalau anda bawa mati musyrik ada dosa yang boleh jadi walaupun anda tidak mohon ampun diampuni oleh Allah Tapi dia katakan Allah tidak mengampuni orang yang membawa mati ke musyrikan dan dia mengampuni selain dari itu apabila dia mau Ada sistem lagi. Dia lihat ini niatnya orang bagaimana ni? Hmm. Ya kan? Oh, ini dia tergelincir tiba-tiba ini. Itu kita serahkan pada Allah ya. Bu ya. Baik, lalu bagaimana dengan uh, usaha sendiri, Pak? Tapi waktu sudah tinggal satu menit lagi. Tidak apa, apa Kita bisa bisa ada waktu satu menit untuk membahas ini. Hmm. Ya, usaha manusia. Bisa, uh, usaha manusia itu uh, berikhtiyarlah sekuat kemampuan Anda. Selama masih ada celah, lakukan. Jangan berhenti. Kalau sudah tidak ada celah, Nah, tidak bisa ya Allah. Itu eh, baik, baik, baik, kita bisa beri contoh dari pengamalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu waktu beliau hijrah dan waktu perang Badar. Saya kira kalau ada iya, waktu Allah. kita akan jelaskan lebih banyak lagi. Oh, Pak Qurais, bagaimana dengan Rasul dan hubungannya dengan takdir? Wih, pertanyaan Berkualitas. Kalau enggak enggak datangin, ngeganjal betul. Oh iya. Oh, iya. Oh, iya. Iya Jadi eh, bagus eh, eh, Kita katakan sebenarnya Rasul itu kan teladan Semua apa yang beliau lakukan Itu teladan kita nah, Rasul dengan takdir, Rasul berusaha atau tidak? Iya berusaha. berusaha Rasul tawakal atau tidak? Tawakal Tapi kita lihat Kapan beliau berusaha dan kapan beliau tawakal Mari kita lihat Waktu Nabi Hijrah Nabi Hijrah Beliau melakukan perencanaan yang luar biasa Cari penunjuk jalan Cari kendaraan Mencari jalan yang paling aman Menyiapkan eh, siapa yang bertugas memberi makan Dan sebagainya dan sebagainya Datang kaum musyrik Di depan gua sudah ada ...di depan gua. Sedina Abu Bakar gemetar. Kenapa? dibilang kalau orang ini merunduk... ...pasti kita ditangkap. Masih ada usaha atau tidak itu? Mas. Bagaimana? Mau usaha bagaimana? Dalam gua. Dalam gua. <laughs> Tawa -tawa. situ ...tidak ada lagi usaha. Semua usaha sudah dilakukan... Karena tidak ada lagi usaha, di situ saya berserah diri. Apapun pilihan, Allah itu yang terbaik. Tapi usaha dulu atau tidak? Usaha, usaha dulu. Kita lihat, ya. yang satu di perang badar. nih Sudah turun ayat, siapkan menghadapi musuh dan sebagainya. Sudah siap segalanya, Nabi. Sudah mau berkecamuk perang, Nabi masih berusaha dan berdoa. Saidina Abu Bakar dia udah cukup cukup doamu wahai nabi pasti Allah berikan kamu apa yang dia janjikan kepadamu dibilang tidak kenapa di situ belum tawakal beliau masih bisa berusaha ah jadi ini ini rasul selama masih ada usaha usahakan usahakan kalau sudah tidak ada usaha tawakal sudah kita punya keluarga, kita punya anak sakit, usaha sembuhkan. Ke dokter ini enggak bisa, dokter sana, enggak ini. Usaha terus. Tapi kalau sudah semua dokter sudah angkat tangan, sudah tidak ada, udahlah, saya tawakal pada Allah. pilihannya yang terbaik. Nah, itu takdir. Jadi orang percaya takdir tidak menghalangi dia untuk berusaha. Berusaha. Jangan mukede tunggu aja jodoh. Ha. Ah. Cari cari. Datang dari langit jodoh, oh. Gimana cerita itu bagi... Memang usaha, maksimal usaha, usaha maksimal. maksimal usaha maksimal Lalu baga bagaimana dengan dampaknya Pak? Dampak nah, kita untuk mempercayai kita, kita, kita mau lihat Kita percaya takdir Sebenarnya orang yang Percaya takdir itu Dalam pengertian ini tadi Berusaha semaksimal mungkin Kemudian menyerahkan pada Allah Itulah orang yang paling tenang hidup Jadi takdir itu memberikan ketenangan pada anda. Itu sebabnya tadi ayat yang ditanyakan itu tadi apa itu? M'a asaba min musibatin fil ardi wala fi anfisikum illa fi kitabin min qabli anna bra'aha inna dharika alallahi yasir dikaila ta'saw ala ma'fatakum wala ta'frahu bima'atakum wallahu la yuhibbukula muhtalin fakhur Itu Allah beritahu kamu bahwa dia sudah mengetahui hal tersebut Supaya kamu tidak terlalu sedih. Kalau kamu luput. Kalau luput apa yang kamu tidak tendang. Waduh saya tidak dapat untung. Memang nah, saudara takdirnya. Saya sudah usaha. Ada batas saya tidak bisa. Jangan terlalu sedih. Tapi jangan juga terlalu gembira. Kalau dapat untung. Hmm. Ya, jangan berkata ini. Karena saya tidak. Itu tidak keluar dari sistem yang ditetapkan Allah. Hmm. Nah berhasil. Tenang itu takdir Allah tidak berhasil tenang memang itu takdir Allah tetapi setelah usaha jadi takdir tidak menghalangi orang berusaha takdir bisa anda pilih selama itu tersedia ya kan jadi jangan berkata dan jangan pernah berkata bahwa yang jelek takdir, yang baik bukan takdir. Semua takdir. Antuqmina biqadarihi khairihi wa syarrihi. Saya kira itu. iya, baik. Satu pertanyaan deh, satu pertanyaan sebelum kita tutup di perjumpaan kita, ya. Ada yang bertanya, Ibu? Ya, silakan Ibu, mikrofonnya bisa dikasih. Iya, silakan. Ibu. Aku mau tanya, kalau musibah itu kayak e, tsunami terus kecelakaan kemarin itu takdir apa musibah? Oh. Apapun yang terjadi Takdir Ya kan? Tidak ada Tetapi takdir ini Bisa karena ulah manusia Kalau ulah manusia saya namai musibah Kalau kesalahan manusia itu Al-Quran menamainya musibah Kalau itu Tuhan uji seseorang Ujian Itu dia namai balak Tapi semuanya takdir. Ini orang saya mau uji, ukuran ujian saya dia sakit 2 tahun. Takdir atau bukan? Takdir. Saya uji dia. Dia berobat atau tidak? Oh dia berobat, dia sembuh. Takdir. Dia berobat, tidak berobat. Takdir. Se tidak ada sesuatu yang wujud di alam raya ini yang bukan takdir. Takdir itu sistem bu. Ada sistem. Ini api bakar rumah. Kenapa membakar rumah? Oh ada orang yang siram bensin. Ada tidak ini terbakar rumah. Takdir. Iya. Tapi kan ini orang gunakan api masak. Tidak terbakar. Takdirnya begitu. Ukuran. Ukuran. Jangan pernah beranggapan bahwa oh ini sudah harus begini. Harus iya, begini iya. kalau Anda begini. Harus begini kalau Anda begitu. ya kan? Iya, iya. Jelas Bu ya? Jadi ya mengenai takdir itu kita baru tahu arti sesungguh dari takdir sendiri itu ya Jadi bukan semata-mata itu kata-kata yang bagaimana menyeramkan gitu kan apa dengan lirik lagu yang pernah dicekal ya <laughs> Oke okay, baiklah uh, Pak Chris sudah hampir di penghujung acara di kesempatan kali ini Mungkin ada yang disampaikan untuk Ibu-Ibu sama pemirsa juga yang di rumah sedang menyaksikan tayangan ini Saya kira yang terpenting kita pahami takdir Dalam arti percaya bahwa ada sistem yang ditetapkan Allah. Kita manusia mempunyai kemampuan untuk memilih takdir-takdir itu. Dan apapun pilihan kita itu tidak bisa keluar dari apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun Allah memberi alternatif. Anda tidak bisa memilih sesuatu yang di luar alternatif, di luar takdir. Nah. Eh, eh, percaya kita percaya pada takdir segala sesuatunya adalah takdir Allah baik itu eh sesuatu yang Anda senangi maupun tidak senangi dan karena itu jangan hanya menyatakan bahwa takdir kalau buruk eh sesuatu kalau buruk itu takdir dan kalau baik bukan takdir sebenarnya semua adalah takdir, takdir. ya untung rugi takdir <coughs> bahagia sedih takdir semuanya. Baik, terima kasih banyak dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu uh, dan mbak-mbak dari pengajian Majelis Taklim TK dan TPA Nurul Yakin Condet. Terima kasih, Bu. Salam ah, untuk keluarga. Bu. Ya, teruskan perjuangan pengajiannya. Iya. terima kasih kepada Ya, sama-sama, Bu. <laughs> terima kasih saudaraku ya sama-sama ente muantep hari ini hamdulillah ya oke dan terlupa kamu terima kasih yang sebesar-besar kepada pemirsa yang telah menyaksikan tayangan ini ya dan tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada bapak kore syihab ya atas ilmu dan pelajarannya ya dan juga terima kasih kepada Yayasan antara hati dan pusat studi Alquran baiklah kalau begitu Saatnya saya, Ferry Ardiansah, undur pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa di Taman Surga, tamannya orang-orang yang berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.